Mitra Bisnis, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, munculnya sejumlah undang-undang yang tumpang tindih disebabkan karena kegenitan para menteri. Mereka ingin sekali mengubah atau membuat undang-undang saat menjabat sebagai menteri demi membuktikan eksistensinya. Bahkan, kata Mahfud, ada sejumlah menteri yang cemas karena beranggapan seakan-akan dicap s e b ang, a g a i menteri yang tidak bekerja. kondisi ini diperparah dengan kualitas legislasi anggota DPR, sehingga akhirnya banyak gugatan judicial review yang masuk ke MK 私たちは、このような Constitution を見つけたら、大変なことによって、パサーパに行きたいと思って、このような警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警たをして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒をして、警戒 Yaitu bahwa tidak semua undang-undang itu berasal dari menteri. Saya kira, sebagai ketua MK, dia tahu bahwa asal usul dari... Undang-undang atau rancangan undang-undang itu tidak semuanya dari menteri seperti zaman dulu, zaman Soeharto dulu. Sekarang DPR pun punya inisiatif, bahkan LSM-LSM juga punya inisiatif yang bisa kemudian dimasukkan ke DPR. Akhirnya undang-undang itu menjadi inisiatif pemerintah atau DPR hanya dua itu akhirnya kan. Jadi bisa jadi itu undang-undang itu asal-usulnya dari mana-mana. Jadi pernyataan Pak Mahfud itu tidak pas ya Pak?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 Itu itu yang saya sangat y a a s saya sayangkan karena dia kemudian tidak menghargai atau tidak r e s p e n l e m b a g a n y a sendiri. MK itu kan kalau di luar negeri, di Amerika terutama itu seperti Supreme Court yang sangat jarang mengeluarkan statement yang gampangan kayak begitu-begitu itu. Oleh karena bagi saya ini sangat disayangkan dan semoga aja dia tidak lagi mengulangi-ulangi kayak gini-gini. Kalau dia mau jadi pengamat, jadi pengamat aja,、gak? jangan jadi ketua MK. Ini mungkin karena banyaknya gugatan judis via review yang masuk ke MK, Pak? Iya, iya, dong. Namanya juga ada lembaga, ya ada kerjaannya. Kalau dia nggak mau kerja melakukan review, ya jangan jadi MK, dong. Tapi tidak boleh kemudian menyalah-nyalahkan kayak gitu. Wong Yang bikin undang-undang itu barengan kok, Mas. DPR juga banyak salahnya kalau mau dibilang gitu. Karena yang m e r u m u s k a n itu kan juga barengan pansus di DPR, t o h Jadi lebih baik dia anu aja lah konsentrasi ngerjain apa yang harus dikerjakan oleh MK daripada bikin editorial politik ya Pak. Banyaknya judicial review ke MK itu menunjukkan apa ya? Ya secara positif itu artinya masyarakat semakin get involved ya seperti berpartisipasi dalam proses pembuatan atau pengawasan terhadap pembuatan undang-undang atau undang-undang. Tapi secara negatif itu berarti si pembuat undang-undang, artinya pemerintah dan DPR itu kurang memahami atau kurang cermat melihat dinamika. maka masyarakat gitu loh sehingga terjadilah apa diskrepansi atau disjunction antara apa yang menjadi、uh, aspirasi masyarakat dengan hasil karya undang-undang itu sendiri padahal kan katanya salah satu unsur di dalam undang-undang itu atau produk undang-undang adalah dimensi sosiologis dimensi legal dimensi politiknya kalau itu tidak terpenuhi akhirnya ribut dan direview demikian AS Hikam dan saya Rizal Andika